Yang satu ini artis cantiknya Indonesia. Ada Nella Kharisma. Starnada. Di Distar. Dikujaru. Asik coy. Selamat malam semuanya. Kita goyang bareng-bareng lagi, Bro. Terima kasih.